Menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi Adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan Seperti satu negeri yang Dipuji oleh Allah Dan pujian Allah itu digambarkan dalam Al-Quran Negeri itu namanya negeri sabak Oleh Allah dipuji Dengan kalimat yang bel datum to yibadun warabun ghafur deso wajak lor yang muga-muga jadi deso sing api perlu diingat jemaah sekalian saya sering sampaikan api e deso itu gak merga pembangunannya yang secara fisik berhasil api e bukan berarti Jalannya sudah aspal hotmix semua, tercor-coran kabe, infrastrukturnya komplit, memadai, lengkap, perekonomiannya di atas rata-rata masyarakatnya suge-suge kabe, sejahtera kabe secara ekonomi. Bukan hanya itu, APE desa itu lebih ditentukan oleh APE uang, sing manggon. Nojiruniti, so mau. Tidak arti, tidak ada artinya pembangunan fisik yang luar biasa, jalan-jalan infrastruktur semuanya bagus, gedung-gedung megah, mewah, indah, fasilitas lengkap, tapi kalau masyarakatnya tidak dibangun secara spiritual, APE. Omah iku ditentukan karo wong sing manggon ten jero omah wau. Abike omah iku gak perkara bahannya yang serba kristal, modele Eropa gaya Spanyol, Perabotannya serba lux, VVIP kaya omah setan. Ndak, karena sekarang banyak orang yang berlomba-lomba membangun rumah Kayak istana Itu lo ngakung wakih Padahal itu rumah yang hanya ditinggali sementara Dan pasti akan ditinggalkan selamanya Betul? Bukan itu ukuran ABE Omah Tapi ABE Omah itu tergantung Orang yang tinggal di dalam rumah itu Sama saya sering sampaikan ABE Kelambi bukan karena Kainnya sutra yang terbagus harganya paling mahal, yang modis, bois, funky, trendy, ndak? Tapi apa eklambi ditentukan oleh wong sing onok nok jerone eklambi mau? Apa artine eklambinnya wapi tapi wonge elek? Mas-mas saya sering tanya, kira-kira anda lebih lebih pilih mana, andeikan dijadikan istri, ana wong wedok, rupane wayu? Tapi kelambi ini welek, kara wang wedok. Kelambi ini wapi, rupane welek. Pilih nanti. Gak milih kamilah gak payu. Ia milih yang rupane ayu, meskipun kelambi ini ele. Okey, oh, nek wes dati bojo kelambi itu gak penting. Nek wes dati bojo penak gak kelamben. Desa yang uno rumah juga begitu, tolong diperhatikan sekali lagi rumah yang bagus ditentukan oleh penghuni rumahnya orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu apa artinya? bu, orang oh yang membangun 5 miliar tapi suami istri cek, cok tiap hari gegeran sebuah bandingan janji ketemu pada melengose. Yang lain neng nyaprut, yang wedok betudut. Awan ketemu melengos, kikla olloan. Jadi, yang lain neng oh, u kata ibu. <laughs> yang wedok nyaut, u oh, sampai an bedes. Anak kerungu, ibu ketek, bapak bedes. Berarti aku rak muno. <laughs> Itu rumah namanya jadi kebun binatang. Maka, bapak ibu jemaah sekalian perlu diingat sebagus apapun bangunan rumah itu megah, mewah, indah bahannya serba kristal gaya Eropa, modelnya Spanyol, bagus bangunan rumah itu tapi kalau dalam isinya kambing namanya tetap kandang betul? Oh, gak patinya oto oh, seapi-api e bangunan oma Nek ngero isi naik waduh Jenengnya ya panggah kandang Nggak betul sapi api Bangunan oma Nek ngero isi naik sapi Jenengnya ya panggahkan Kandang Sebagus Apapun bangunan rumah itu Mewah, megah, indah Habis biaya banyak Tapi kalau dalam isinya orang sakit Namanya panggah rumah Apalagi yang ada di dalam itu orang-orang yang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Tapi sebaliknya, bu, meskipun rumah itu kecil, sederhana, cili, sempit, mohon maaf, jelek, manggil neneng dukur kali kendaraan gak punya satu-satunya kendaraan yang dimiliki GL pro genjot langsung protol sepeda so, on tell itu saya ulang, meskipun rumah itu kecil, sempit jelek di atas kali, tapi kalau dalam isinya keluarga yang bahagia itu namanya rumah tangga meskipun rumah itu gak ada tangganya betul? betul? Lah desa iki Lek kepengin wajak lor iki desane apik, yang pertama dibangun dulu adalah masyarakatnya. Mangkane WR Supratman nggawe lagu kebangsaan itu bangunlah. Bangunlah. Untuk sing dibangun pertama ku jiwanya dice. Diulang, bangunlah. Bangunlah untuk Indonesia oh, bangun no engkau manganmu cik akeh